Masuk ini, Mim. Baiklah, kamu sudah masuk. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah yang menyaksikan segala sesuatu dengan sempurna. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Allah tahu segala galanya. Bahkan yang tersimpan di lubuk hati yang paling dalam sekalipun. Segala puji bagi Allah yang membalas dengan sempurna setiap perbuatan Tidak ada yang dirugikan Tidak ada yang dikecewakan Pasti sempurna Beruntunglah bagi orang-orang yang puas hanya dengan penilaian Allah Karena itulah sebaik-baik penilaian Dan sebaik-baik balasan Amat merugi orang yang hidupnya sangat sibuk dengan penilaian orang Padahal orang menilai tidak ada artinya apa-apa kalau tidak diridoi oleh Allah dipuji oleh orang seluruh dunia tapi Allah tidak suka tetap saja celaka dikagumi oleh orang seluruh dunia tapi Allah tidak ridho tetap saja rugi kecuali kalau orang dikagumi dan juga dicintai Allah beruntung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pribadi yang terkenal, paling berpengaruh, dikagumi, dicintai. Tapi yang membuat beliau bahagia dunia akhirat adalah karena beliau dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Masih membahas kajian semalam tentang Pengobatan Penyakit hati Bagi para pendengar yang baru bergabung Pagi ini Pengalaman kemarin Waktu sakit Yang pertama adalah ngaku Aduh Saya sakit Kepala saya pusing sebelah Jadi ternyata awal dari kesembuhan Itu adalah pengakuan Dan kalau gak ngaku Gak bisa apa-apa Datang ke dokter sakit apa? enggak pusing? tidak dokter langsung tahu ini pasti sakit jiwa ya <tuk> kalau sakit badan itu ngaku dan cenderung didramatisir kutil disangka kanker ya kita sering mendramatisir terasa belah kepala itu dok dia belum pernah itu mencoba kepala belah Karena kalau dia mencoba kepala belah pasti gak banyak bicara Badan saya serasa remuk, mustahil Kalau remuk Dia tidak akan ngomong apa-apa Kita ngaku dan cenderung Ingin segera ditolong Telepon dokter Datang ke puskesmas Datang ke rumah sakit Minta disegerakan tidak mau itu ada pasien ditelantarkan tiga hari Enggak mau Balapan ingin paling duluan diperiksa Benar? Ini orang berpenyakit lahir Keluar uang Keluar waktu Keluar biaya Pikiran Mau cuti Mau nanggung sakit Mau nanggung Banyak hal demi sembuh Bapak harus dicek ke laboratorium Mari Diambil darah Di ronsen USG apa, SSG Macem-macem lah ya. EKG Jantung, apalagi Waktu di Singapura Ada yang bayarkan general check up Waduh, segala diperiksa Puntan dia Sampai ke mana-mana oh, -mana. Nurut saja Nongeng, nongeng, kaki dipukul pakai palu mainan, nurut untuk mengetahui respon kan begitu? Ya Allah, diambil darah mau bayar lagi. Itu hanya untuk sembuh, bak, lahir, bak. dan nurut itu apa kata dokter ya, saudara harus diopname, nurut. Sekarang harus diinfus, nurut. Di operasi, operasi itu sakit, Pak, dibelek, diambil, dijahit lagi, nurut. Selama tiga minggu bedrest, jangan turun dari tempat tidur, nurut. Hanya untuk sembuh lahir, ngutang sana, ngutang sini. Apa sih penyakit lahir itu? Penyakit lahir itu tidak ada ruginya kalau disikapi dengan benar. Dosa berguguran, kalau ridho sakitnya. Saya lihat ada kiriman kemarin tentang keutamaan sakit Gak usah pengen ya. Saya bacakan sedikit ini ya Ini beberapa kali saya dapat kiriman ini Tapi supaya lebih mantep aja Sakit itu apa sih? Yang seorang suka mati-matian Nih, sakit adalah Zikrullah Karena orang yang sakit itu lebih banyak zikir Ya Allah, ya Allah Begitulah ya Sakit itu istighfar. Astagfirullah. Ya Allah, ini teh karena dosa. Aduh, ya Allah, astagfirullah, nyeri ya Allah, Istighfar. Sakit itu tauhid. Karena dengan sakit, maka apalagi kalau kritis, la ilaha illallah gitu. Ya. Sakit itu muhasabah. Karena waktu sakit, emm Gusti, ieu ya teh gara-gara dosa kemarin ngomong menyakitkan orang sekarang sakit gigi, sakit nelen sakit sariawan astagfirullah sakit itu jihad karena selama sakit berjuang keras untuk sembuh sakit itu ilmu ketika sakit konsultasi dok kenapa ini jadi begini kita nanya ilmunya gimana supaya tidak begini lagi supaya tidak kambuh apa. Sakit itu nasihat. Berapa banyak nasihat yang bisa didapat dengan sakit baik dari yang mengingatkan ke kita maupun kita mengingatkan ke orang. Sakit itu silaturahim. Berapa banyak kemarin yang datang ke sini yang jarang datang. Hati ah, sakit, ada datang ke sini. Silaturahim. Sakit itu penggugur dosa Diganti nih Yang jelek-jelek ditubuh oleh Allah Sakit itu mustajab doanya Sakit itu keadaan yang Menyulitkan setan nipu Sakit itu sedikit tertawa Udah jarang yang sakit terbahak-bahak ya Selain sakit yang satu itu Sakit itu Bisa memperbaiki akhlak Sakit itu banyak mengingat kematian Sakit itu bagi-bagi rejeki ya. Berapa banyak yang dapat rejeki gara-gara kita sakit Di bekam, pabrik obat, dokter, apotek, penjaga rumah sakit Masya Allah sakit itu sodakoh dengan keuntungan begitu kita habis-habisan tuh padahal kalau ada sakit lain yang bahaya yaitu kalbun marid penyakit hati ini kalau enggak selamat di dunia nelangsa nih dijamin mati suul khotimah dikubur disiksa di akhirat neraka coba berapa banyak orang yang takut dengan penyakit hati sedikit benar lebih takut dengan penyakit lahir Sekarang udah diobatin mati-matian Ujungnya apa? Tetap remati ya Bahkan ada yang sudah diobati pak Sembuh Pas di jalan tabrakan Mati ya pak. Kalau Allah sudah waktu mematikan lahir Kita akan berakhir Tapi dengan penyakit lahir Kalau disikapi benar itu bisa beruntung Walaupun sakit parah Walaupun meninggal Tapi kalau kolbun marid Berakhir kolbun mayit Itu dunia akhirat petakanya Kekal di nerakanya Na'udzubillahiminzali Ayo ah Kita harus serius ini Apa langkah dasarnya Ngaku Kalau enggak mau ngaku Tanya kepada yang ngerti kan kalau ke yang ngerti mak apa kabar dok? Eh dokter udah tahu sariawan ini, ya. atau nggak usah ngomong juga udah tahu ini pasti sakit gigi kondisi ini bengkak. Kalau kita bertemu dengan yang ahli itu bisa ngasih tahu tuh. Makanya yang paling penting sekarang dalam hidup kita tahu penyakit hati kita. Apa penyakit hati yang paling fatal? simuntaki ujidun ya apa syiri munafiq simun takabur ki dengki uujub maaf ya ngarang wae sesuka saya jangan protes hadirin simuntaki ujidun apa cidun cinta dunia Waduh, mesti diapaalin catat catat ah, rada jarang dalil kayak gini. Orang syirik kekal dalam neraka. Semua amal tidak diterima. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Ada syirik jali, ada syirik kofi. Syirik jali itu yang jelas-jelas menyembah berhala, menyembah togut menyembah patung yang jelas-jelas orang-orang -jelas lah, ya. yang mengingkari Allah punya Tuhan yang lain itu sudah syirik jali syirik hofi itu ria tetap syirik karena orang yang ria ini Tuhannya adalah penilaian orang pujian orang penghargaan orang hati-hati ini Orang-orang yang senang dipuji Cuma kebagian menderita dalam hidup ini Enggak ada Amal soleh yang diterima Karena syarat amal itu dua Satu niatnya ikhlas Dua caranya benar Nah kalau niatnya tidak ikhlas Walaupun benar Walau berjihad Walau baca Quran Walau dakwah Walau sedekah Tidak ada nilai sama sekali Maka mutlak kita harus belajar ilmu tentang ikhlas wajib itu tanpa itu hancur semua amal harus takut mana yang harus kita takuti pujian atau cacian orang eh? mana yang paling berbahaya bagi kita pujian atau cacian tapi itu yang dicari ya kapan hanya yang dipuji Benar? Oh iya, Pak. Kita sampai nyicil tuh demi dipuji orang. Cicilannya belum beres, dosanya udah. Meninggal lagi. Hati-hati ini. Kenapa jadi melotot gini sama saya? Jadi nyalahin saya, masih hati enggak ingin diri wae tadi itu ceramah naon. Ini serius, Pak. Makanya di darut tawhid ini diharapkan nanti sekolah-sekolah tuh memodifikasi Jangan sampai murid-murid itu -murid tenggelam dalam pujian Melupakan Allah yang maha terpuji Kalaupun ada yang berprestasi atau layak dipuji Harus membuat dia sadar bahwa dia itu diberikan begitu oleh orang karena Allah yang ngasih Jangan sampai nyangkut pada dirinya Nanti bisa jadi syirik Hati-hati tuh Yang punya anak terkenal Itu hidupnya bisa melangsak Kalau tidak kuat tauhidnya Syirik Menuhankan pujian Menuhankan nafsu Apa sih? Apa sih? Cirinya ilah Itu mendominasi hati itu intinya Kalau ada sesuatu yang mendominasi hati Siang dan malam Kepikiran terus Kita ingin dekat dengannya Takut jauh darinya Mau berkorban apa aja Untuknya ah ini sudah Dan mau mengabdi kepadanya Nah siapanya ini Itu ilah tuh Kalau seorang istri Suami Engkau adalah segalanya bagiku Udah nusrik nih Tanpa dirimu, aku tak ada arti Hmm, musri Engkau bagai cahaya Hah, kau mau Dengan tinanam, memangnya senter Suamanya dia Gak boleh begitu, termasuk ke istri juga Wahai istriku engkaulah sumber kekuatan Bagiku, entah sih Suami istri Ya biasa weh Suami ku, engkau hanya manusia. Tong kita nengah hina. Cukup sere-re akang manusia, tong disebutkan. Tidak usah meremehkan, tetapi jangan menuhankan. Sama menuhankan nafsu, menuhankan harta itu sudah menjadi penyakit. Harus diperiksa nih, siapa Tuhan saya. Ya Kemarin Pak Miftah Farid sudah membahas Tauhid. Tauhid rejeki, tidak ada yang ngasih rejeki selain Allah. Tauhid penciptaan, tidak ada yang menciptakan apapun selain Allah. Tauhid kemuliaan, tidak ada yang memuliakan selain Allah. Tauhid kedudukan, tidak ada yang memberikan jabatan dan kedudukan selain Allah. Nah itu sudah mulai benar Kalau diawali dengan Tauhid itu fondasi yang benar Hati-hati termasuk yang merokok Ingat terus Kerokok tinggal satu Kemana-mana Nyari puntung disambung-sambung Jam 12 Malam pergi ke warung Karena gak kuat pengen ngerokok Ini sudah didominasi Oleh rokok hati-hati Yang kedua Penyakit munafik munafik itu bermuka dua. Orang munafik menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cirinya satu bicara dusta. Dua berjanji tidak ditepati. Tiga diberi amanah tidak amanah, kianah Orang munafik di depan dengan di belakang beda. Orang munafik itu tuhannya adalah penilaian makhluk, makanya berbohong juga karena dia takut oleh makhluk atau harap dari makhluk. Munafik ini kerak jahanam. Wajib kita periksa nih, berapa banyak kebohongan saya, berapa banyak janji yang tidak ditepati, berapa banyak amanah yang tidak ditunaikan itu kebunafikan. Wajib kita periksa. Kenapa ngebeda bedakan tamu? Kayak yang ini ha he, he, he, di belakang. Hmm. Di depan menghormat, di belakang ngomongin. Itu munafik. Orang munafik hidupnya hanya ngebangun bungkus. Ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan solehah, ingin kelihatan mulia dengan ibadahnya. Semuanya topeng saja. Tidak ada bahagianya. Orang munafik Tuhannya bukan Allah. Orang munafik Tuhannya adalah penilaian makhluk karena dia terus ngebangun bungkus. Dia akan membagus-bagus bungkus supaya dilihat orang padahal Allah wallakinallaha yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Penyakit apalagi yang harus kita periksa? Penyakit sombong, takabur, la kulul jannah man kana fi qalbihi mitqal darratin min kibt periksa apa ciri kesombongan itu dua Batorul hak wa gomtun nas mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain nih periksa suka enggak kita dengar agama suka enggak kita dengar masukan, nasihat, kritik koreksi kalau alergi terhadap kritik tidak suka dikoreksi tuh ciri-ciri kita sombong ciri yang lain berapa banyak yang kita anggap remeh Makin banyak kita meremehkan orang itu makin sombong kita. Di antaranya dengan telunjuk aja bisa kelihatan. Maaf ya, maaf ya Pak ya. Ini telunjuk tuh enak nggak ditunjuk begini wajah? Enak nggak? Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Tahu dari mana enak jempol? Emang Bapak pernah gemuk jempol saya? Kenapa ada rasanya? Sebetulnya bukan perkara jaringnya tapi ketika nunjuk orang itu lagi merendahkan dan kita tidak ada yang merasa nyaman direndahkan jadi itu yang bikin enggak enak tuh ini tuh kode bahwa kamu lebih rendah dari saya dah telunjuk ini enggak keluar kepada yang dihormati coba komandan sini Oh putung ini hadirnya. Direktur sini atas setan PHK. Kenapa jempol enak? Karena ini menghormati dan kita tuh nyaman dihormati. Bandingkan dengan tangan terbuka, mana yang lebih enak? Telunjuk, jempol, tangan terbuka. Kenapa ini lebih enak? Karena inilah yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak teriwayatkan Rasul pakai jempol. Umar punten kepala di itu. Eh, taman di Jawa ya Makanya Nah, ini keluar sendiri itu Bukan karena ngitung jari Tapi dari hati Nada Eh, Bi Ambilin botol atuh Nah, itu tuh udah pasti merendahkan Nah, kalau hormat Nggak akan keluar kata-kata gitu Bi punten, maaf tolong ambilkan Selop ibu, boleh enak, benar, nah itu karena menghormati, makanya orang yang tawadu itu akan nyaman dengan dirinya dan orang lain juga nyaman dengan dirinya orang yang sombong orang lain itu tidak akan nyaman dengan diri kita, kalau kita sombong, karena kita enggak nyaman dengan diri kita sendiri si muntaki oh, ujub ujub itu Cuman saya lah gitu, yang lain enggak itu inti ujung tu. Alhamdulillah ya bulan Syawal ini dari satu pesantren ni yang saum 6 hari pada hari kedua, Cuman saya dan alhamdulillah saya ini saum Daud. Oda ya tama. Pas yang lain ada rukawe gitu, tak memang ada kurang sih yang lain-lain hadirin sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak para tetangga di RW ini kami bersyukur tahun ini saya dan suami berangkat haji, memang beda nasib setiap orang ya dari satu RW hanya keluarga kami yang diundang oleh Allah kami doakanlah supaya kalian semua diampuni Allah Adoh. gitu <tik> nah, dengar hadirin dan bisa gak pakai ngomong ujub itu lagi tahajud Orang lain pada tidur Gak ada yang lihat geleng-geleng kepala Ya Allah saksikanlah Semua melupakan Udah itu Diam tapi ujub, Lagi ngumpul hari Senin pada makan Hati kecil tuh, Ya Allah gak ada yang saum hmm, hmm, hmm, Gitu Padahal mereka saum daud ya. Hadirin orang ujub tuh Merasa diri spesial Ini membinasakan Orang ujub tidak memerlukan orang lain direndahkan, tapi dia sudah mengangkat dirinya sendiri. Pas lagi hujan terus doa, ya Allah berhenti. Eh berhenti. Alhamdulillah, eh, pada saya nggak sengaja ngedoanya diijabah. Pada bukan dia yang diijabah yang. Sokwe nggak ganggu saya melihat nanti. Tinggal lewengke itu ujub tu. Lihat aja. Di tangga itu juga mengajungkau Ujub seakan dia itu Menjadi orang yang spesial Kalau dihina itu Semua yang menghinanya itu sariawan Kalau dia dibohongin orang Semuanya bekal celaka Enggak itu sudah wujuk Memangnya siapa kita ini Simuntaki oh, oh dengki kelewat Ki itu SMS susah melihat orang Senang dan senang melihat orang syusya periksa aja berapa banyak orang yang kita tidak rela mendapat dia dapat kenikmatan inti dari penyakit dengki adalah tidak ridho kepada Allah, itu intinya tidak ridho Allah memberikan sesuatu kepada hambanya jadi Allah tuh harus nurut kepada kita jangan ngasih kepada dia, gitu maka pendengki itu iblis pendengki tidak ridho di Adam dimuliakan oleh Allah pembunuhan pertama kabil dan habil karena dengki jadi penyakit dengki itu penyakit yang benar-benar membinasakan dia sendiri akan gelisah terus menerus dosanya melimpah pahalanya terbakar habis seperti api membakar kayu hancur aja, sholatnya, saumnya ngajinya, umrohnya hajinya, hangus karena pendengki pasti melakukan kezoliman kepada yang didengki dan itu ada perhitungannya di akhirat nanti sehingga pahala pendengki diberikan kepada yang didengki kalau dia aktif melakukan kedengkiannya hasidin idah hasad dan dosa orang yang didengki akan dipikul oleh dia. Muflis. Ah ini hadirin. Baru muntaki u. Uh. Sidun nanti lagi ya. Sudah ini akan dilanjutkan oleh Ustaz Mulyadi karena saya bagian mengajar SMP dulu. Ya sudah itu Jadi pada mikir begini sekarang Deteksi Simuntaki Cari orang-orang yang bisa jujur Memberitahu kita Jangan marah kalau Pak Bapak Mayasirik Ya Munafik Ya tak kabur Berarti kumplit orang iya, Pak Belum nanti ditambah lagi Hadirin Beruntunglah bagi orang-orang yang Berani jujur melihat siapa dirinya pujian orang nggak ada yang cocok dengan kita jangan terkecoh oleh gelar pangkat jabatan kedudukan usia popularitas ini kepada maaf ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada bapak ibu masa keemasan masya allah bisa masantrain di sini tapi ya itu jangan sampai terkena penyakit lah baru dakwa letiknya ya memang Pak karena baru dag gede repot. Pak. Oh, saya percaya Bapak Ibu juga ditakdirkan mesantren di sini Allah yang menghendaki ya. Hati-hati penyakit si itu. Terima kasih informasi adalah eh SSK sedang melatih SMK Pasundan 1 alhamdulillah selamat Berlatih sekarang sedang di hutan ya Sedang salabifak 400 490 eh. Dari SMK terima kasih Kemudian Santri siap guna SSG <coughs> Angkatan 30 32 Yang mau dibuka tuh Ya oh ini saya juga Sudah ada data maaf sudah dibuka, ayo teman-teman Target 500 Sekarang sudah terdaftar sekitar 350, hanya tinggal 150 orang lagi, gratis Mesantren 3 bulan Setiap Sabtu dan Minggu saja Ya, Silakan. Kemudian umroh Gratis Ketemuannya di depan Masjidil Haram ya. Pada bulan Desember Kalau yang Mau ikut Desember ada yang bintang 5 jangan dengki ya. Ada yang bintang 4, ada yang berkah. Berkah itu tidak sebut perak ya, berkah. Ada juga yang DPU. Daftar ke DPU saja ini yang paling banyak itikafnya nantinya ya. Efisien karena hotelnya agak jauh sedikit ya. Beda beberapa ratus langkah saja. Tapi bedanya jadi beberapa ratus dolar bagi dompet peduli umat yang iku, ingin ikut bulan Desember targetnya 500 sudah terdaftar 324 tinggal 170an lagi silakan Alhamdulillah selebihnya terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah mendoakan telah lahir dua bayi kuda ya gak apa-apa kuda juga didoakan karena Dulu kan wafat ya kudanya Nah kemarin lahir berturut-turut mengagumkan Kalau anak manusia untuk jalan perlu 11 bulan Kuda hanya 12 hari bahas udah lari-lari Masya Allah Makanya kalau lihat kuda jangan meremehkan ya Karena dia lari lebih cepat daripada kita Bukankah memelihara kucing juga Bisa menumbuhkan kasih sayang Benar Bedanya kita tidak bisa naik Kucing itulah hadirin sekalian. <San> Alhamdulillah Ustaz Mulyadi silahkan ya. Mohon maaf Sekian dari AA Dan thank you menengkau di seluruh dunia Yang menyimak acara ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustaz Saya ngajar Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajmain. Alhamdulillah para pendengar yang budiman di manapun berada. Ada waktu kurang lebih 30 menit lagi karena harus mengajar di siswa SMP. Uh, sedikit menambahkan dari Cimuntaki U. Eh <laughs> uh, khusus di munafik ya. Kalau kita baca dalam ayat Quran berbicara tentang ber orang beriman, orang kafir dan orang munafik, ternyata lebih banyak ayat berkaitan dengan munafik. 20 atau 19 ayat awal di surat Al-Baqarah itu berbicara tentang tiga tipe manusia. Satu orang beriman, itu dari ayat 1 sampai 5. Kemudian dua orang kafir. Ayat 6 dan 7. Sisanya dari ayat 8 sampai 19. Berbicara tentang orang munafik. Artinya. Perilaku ini. Adalah hal yang harus sangat kita hindari. Dan kita waspadai. Jangan-jangan kita termasuk kepada orang munafik. Sehingga Allah membeberkan di banyak ayat. Rasul menyampaikan di banyak hadis. Agar kita hati-hati. Tidak termasuk kepada orang yang munafik. Ya, munafik ini orangnya, perbuatannya atau penyakitnya nifa. Ya, orang-orangnya munafik atau munafikun kalau banyak. Hadisnya terkenal dan kita hafal, hanya memang harus sangat kita hindari. Ya, ayatul munafikin salah Rasul bersabda, ciri orang munafik itu ada tiga. Pertama apa? Ida haddasa kaddaba Apabila berkata Berdusta Waida waada akhlafa Apabila berjanji Mengingkari Waida tumina khana Apabila diberi amanah berkhianat Ini sangat buruk sekali Dan dalam hadis disebutkan Innal munafikina fidarki asfali minanar Sungguh balasan Bagi orang munafik itu adalah Darqi asfali minanar Kerak api neraka. Kerak tahu ya. Saya dulu waktu mesantren uh, jadi ahli kastrologi Pak gitu. Ya. Ahli kastrologi, jadi berebut keraknya Karena paling enak. Ya bahkan uh, ada yang bekas kastrolnya itu pakai air dan diminum, ya. Sekarang mah sakit perut kalau melakukan gitu, tapi dulu waktu mesantren mah enak dan tidak sakit ya. Karena mungkin sama-sama Kadang-kadang satu kasro berlima, bersepuluh Itu uh, Minumnya pakai kasro giliran <laughs> Jadi kerak itu paling bawah intinya Nah kenapa kita harus menghindari ini De Dalam uh, sebuah Kitab seorang ulama menyampaikan Bahwa Perbuatan munafik ini akan ada Sepanjang zaman Jadi kapanpun Itu akan selalu ada Ya, di zaman Rasulullah juga sudah ada. Bahkan Rasulullah mewanti-wanti tentang orang munafik ini. Dalam sejarah ada yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh munafik sedunia karena adanya munafik itu zaman Rasul adalah beliau. Kalaupun tidak menutup kemungkinan di zaman-zaman nabi terdahulu juga ada, hanya tidak disebutkan spesifik dalam sejarah. Tetapi Abdullah bin Ubay ini disebutkan Karena beliau berperilaku munafik Apa penyebabnya ketika urusannya duniawi pasti Ya, Jadi di Madinah ini sebelum Rasul datang Rasul hijrah ke Madinah Sudah ada suku-suku yang berkuasa Suku bahasa Indonesia Ya maaf bukan suku bahasa Sunda Kalau bahasa Sunda suku itu kaki ya. Ya. Ada yang suku terbesar Itu suku Aus dan Khazraj. Mereka bertempur bertahun-tahun Masalah sedikit jadi pertempuran Masalah sedikit jadi pertentangan Tapi mereka hampir bersepakat Bahwa mereka akan mengangkat Abdullah bin Ubay ini menjadi pemimpin Di Yastrib Yastrib itu nama lain dari Madinah Dulu sebelum Rasul Hijrah Mengganti nama dengan Madinah Nama aslinya Yastrib Penduduk aslinya adalah orang-orang Yahudi Nah tetapi dengan datangnya Rasul Sebelum Rasul datang pun Ternyata oleh Beberapa orang sahabat membuat Madinah sudah masuk Islam Banyak yang menjadi seorang, uh, kaum muslimin Secata lebih dari 300 orang jadi muslim Gara-gara diislamkan oleh 18 orang sahabat yang lebih dulu berhijrah ke Madinah Waduh Abdullah bin Dubai semakin tertekan Terlebih lagi sebelum datang Rasul Penduduk Madinah sudah merindukan kedatangan Rasul Bahkan orang-orang Yahudi pun mereka tahu di dalam kitab Taurat akan datangnya seorang yang bernama Muhammad atau Ahmad, mereka pun menanti kedatangan Rasul Maka Abdullah bin Ubay makin tertekan, makin tertekan dan makin kecil. Hah, posisi saya terancam nih. Jadi pemimpin di Madinah di Yasrib, kata beliau begitu. Dan akhirnya dia berbuat munafik. Karena umat Islam semakin banyak, semakin banyak dia pura-pura jadi muslim tapi di belakang gabung dengan orang kafir. Dia pura-pura menjadi seorang yang beriman, dia ikut sholat tetapi di belakang tidak. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Innal munafiqina sesungguhnya orang munafik itu idza qamu ila sholati qamu kusala." Jika mereka salat, salat dalam keadaan kusala. Kesal. Ya, malas sholatnya Yurauun annasa walaupun mereka salat hanya ingin dilihat manusia saja. Jadi tujuannya bukan karena Allah tapi karena manusia karena ingin disebut orang beriman. Wala yazkurunallaha illa qalilan tidaklah mereka menyebut Allah ingat kepada Allah kecuali sedikit, kecuali hanya pura-pura saja. Nah, ini bidal munafik yang harus kita hindari. Sekali lagi orang munafik ini akan ada sepanjang zaman. Sampai sebelum Rasul wafat, membisikkan kepada sahabat huzaifah yang disebut sebagai sirur Rasul. Memegang rahasia Rasul. Karena Rasul membisikkan ke sahabat ini, masih ada tujuh orang lagi selain Abdullah bin Ubay yang berpelakon munafik. Tujuh orang ini siapa? Tidak disebutkan sampai Rasul wafat. Dan uh, sahabat juga tidak membocorkan karena ini rahasia dari Rasul. Tapi wanti-wantinya kata Rasul Berhati-hatilah kalian dengan orang munafik Ibu bapak hadirin sekalian Kita tidak usah Melihat orang lain munafik atau tidak Wah jangan-jangan dia munafik nih Saya gak mau gaul sama dia Tapi yang terpenting mari kita deteksi Diri kita jangan sampai kita Termasuk kepada orang yang munafik Setuju Menilai orang lain Boleh tetapi Menilai orang lain belum tentu benar dan mungkin banyak salahnya karena kita tidak banyak tahunya. Tapi menilai diri kita kita lebih tahu siapa diri kita dan kita lebih tahu kekurangan kita. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita juga adalah Allahumma ini alhumdu minan nifat ya Allah aku berlindung kepadaMu dari perilaku munafik ini. Halo, halo. <laughs> alhamdulillah. Semoga kita terhindar dari perilaku munafik ini masih ada waktu kita buka dialog. Uh, pendengar silakan. Baik. Tamu operator. Kami akan menghubungi di, di 022 2017076 di 022 25131. Untuk pagi hari ini sahabat but DMK di 022 25131. Bisakah perbenakan untuk bergabung di pagi hari ini? Silakan sahabat yang ke yang sudah tersambung harap untuk bisa mengecilkan volume radio terlebih dahulu untuk memaksimalkan suara yang masuk ke studio. Sudah ada yang bergabung di lain telepon kita akan langsung apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alham, mohon maaf ibu boleh dikecilkan terlebih dahulu volume radionya? Ya ya. Ya baik, alhamdulillah. Bu, siapa Halo. di mana ibu? Allah dari Bandung Ibu jadi ketawa oh, sendiri. Soalnya saya mau tanya tentang ya datang ya, ya, uh, tentang solat solat kotor yang di jamat akhir jamat akhir ya itu kan kalau di perjalanan itu di khotob dua rakaat dua rakaat ya. itu nggak pakai nggak ada kobra ya kalau di perjalanan terus. Terus yang keduanya lagi, saya kalau sudah sampai tembak, tempat, kan menuju ke saudara beberapa kali, tiga hari sepertinya. Dan nah, dalam hal itu kan ada di rumah, ada di tempat, dari pagi, tidak apa-apa. Itu teman saya itu, solat itu, sama Asar, lagi sama Isha. Oh, ya. Saya enggak karena saya ada di situ. Saya tanya, kenapa ketujuhnya di jamaah enggak di kosor apa-apaan. Yang saya tahu itu, yang kosor jamaah itu ada perjalanan, kan kita ada di rumah. Ya katanya ini kan kita nggak musafir gak apa-apa, nggak ah, apa-apa orang ada di rumah, kata saya belas biasa aja. Nah itu saya minta perjelasannya karena saya nggak tahu. Ya hmm. kalau saya tetap Salat biasa nggak apa-apa, nggak disuruh orang khusus jamaah dua-dua. Mohon penjelasannya Pak Ustaz Terima Baik, kasih, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluar dari pembahasan kita tentang Simun taki Yu cidun ya. Nah, jika kita mendebat tentang munafik tadi, uh, tadi saya jawab bu ya, tapi sedikit tambahin juga tentang munafik. Uh, bahkan diantara ciri munafik adalah banyak macamnya. Diantara macamnya adalah yang mendustakan ajaran Nabi. Ya, sunnah sunnah Nabi sudah diabaikan, sunnah Nabi tidak dilakukan, bahkan dihinakan itu birahum munafik ya. Dan banyak sunah Nabi yang mungkin sekarang sudah dianggap ah ditinggalkan. Padahal itu sunah Nabi memelihara jenggot sunah Nabi ya. Kalau tidak ada jenggotnya itu dosa dipaksakan dan tidak boleh menghina kepada yang berjenggot. Eh, kamu berjenggot apalagi tiga lembar gitu tidak pantas. Eh kalau niatnya sunah Nabi, insya Allah berpaahla itu ya menutup aurat dengan baik itu bagian dari yang harus kita lakukan baik pertanyaan ibu tadi tentang sholat safar atau sholat dalam keadaan bepergian, kita dibolehkan memang menjama dan kosor saya baca dari berbagai literatur para ulama berbeda pendapat ada yang mengatakan dari imam mazhab imam ee, Hanafi itu mengatakan bahkan wajib melakukan jama kosor bagi yang bepergian, ini tapi sedikit apa sebagian pendapat saja ya kenapa berdasarkan hadis bahwa Ketika berpergian Dan itu kemudian mengambil jama kosor Itu dia mengambil sodakah Kebaikan dari Allah Dan sodakah itu harus diambil Maka ada yang mewajibkan Yang kedua seperti Imam Syafi'i dan uh, Maliki Dia mengatakan uh, Pilihan Jadi boleh Boleh uh, Safar itu di jama kosor Boleh di tam Tam itu sempurna Ini pertanyaan ibu tadi Bagaimana begitu ya Ada juga yang berpendapat lebih utama di uh, jamak kosor Lebih utama artinya juga boleh tidak di jamak ya? Pertanyaan pertama apakah dengan uh, saat di jamak kosor ada sunahnya Nah Rasul menyebutkan tidak Jadi kalau misalkan kita sholat dur asar di perjalanan Dua rakaat dua rakaat, Maka tidak ada kobliyah dan badiahnya tidak ada kobla duhurnya atau badaduhurnya, karena sudah digabung duhur dan asar. Loh atau sayang tidak dapat pahala bagi yang ketika mukim senantiasa melakukan, maka ketika safar tidak melakukan tetap dapat pahala melakukan amal sunnah tersebut. Nah maka pilihannya kepada kita jangan sampai lepas kita melakukan ibadah sunnah ketika kita mukim kobliyah duhur, badaduhur. Bada Maghrib, Bada Sa. Ketika kita menjama salat-salat tersebut, maka pahalanya tetap dapat walaupun tidak melakukan. Itu bo Jadi tidak usah dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Kan ini amalan. Ya kalau Rasul tidak mencontohkan, tidak usah kita mengerjakan. Jadi ketika jama kotor, tidak usah Aja, apa? Tidak usah ada salat sunatnya kobra maupun Badiah. Pertanyaan kedua, ini kan Mukim pergi keluar kota, tinggal di kota tersebut tiga hari. Dua hari, empat hari Bagaimana bolehkah di jama kosor Tetap boleh walaupun mukim Tinggal di rumah saudara Tiga hari selamat tinggal menjama kosor Boleh-boleh Ya tidak apa-apa Bu Karena dia jama Karena dia safar dan bukan penduduk kota tersebut Tapi gimana saya lebih senang Sempurna karena bisa ke masjid Bisa tahu masjid di kota itu Itu juga bagus Dapat pahala ke masjidnya Dapat pahala berjamaahnya Dapat pahala sholat tepat waktunya. Tapi jambah kosor juga itu dibolehkan. Dan dia dapat pahala dari sedekah dari Allah. Dia menjambah kosor sholatnya. Jadi boleh keduanya bu ya. Tidak usah diperdebatkan panjang. Karena dua-duanya memang hal yang diperbolehkan. Terlebih jambah kosor adalah hal yang dianjurkan oleh Rasulullah. Bagi siapapun yang melakukan perjalanan. Ini namanya rusuh, keringanan. Apalagi dalam perjalanan yang kemarin mudik itu sampai macet 12 jam ada yang macetnya apa sampai 20 jam begitu kemarin itu nah jamaah kosor saja Allah memberikan keringanan supaya yang melakukan perjalanan tetap bisa melakukan perjalanan dengan nyaman kalau ada keringanan ya kita ambil itu kebaikan dari Allah bagi kita masih ada kang di lain-lain sudah tersambung kembali kita akan langsung sapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau boleh saya panggil Bu Marina Ibu. Dengan Ibu Vivi dari Bogor. Ibu desi di Bogor. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi di... wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Rizky di Bogor, silakan Bu. Ibu Ibu Vivi Ustaz Begini Ustaz, saya enggak enggak nanya cuman uh, lewat apa di luar tema mau tanya, karena saya masuk di Eko Pesantren di SMP. SMP Kalau ya, di ya, SMP itu pagi gini atau kajian makrifatullah malam itu siswa di sana santri mendengar enggak Ustaz ya? Baik, Bu. Gitu aja, terima ya. kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu orang tua siswa ya. Eh uh, insyaallah Materi tertentu menyimak bu ya. Jadi seperti Maripatullah tadi malam, kemudian MK pagi ini, walaupun gak semua hari, biasanya di hari-hari yang AA menyampaikan secara khusus itu juga live relay bu ya. Insya Allah ada pakai teknologi jadi bisa uh, mendengar langsung atau bisa melihat langsung nanti karena ini ditayangkan juga bu pakai uh, internet jadi bisa live dan siswa juga Mengikuti ibu, insya Allah ya Bahkan tidak hanya mendengar Tapi mereka harus mencatat Nanti di cek oleh gurunya ya, Ini bagi siswa yang di Eko Pesantren ya Di jauh Kalau yang di Geger Kalong hadir Dan ada pertemuan juga Khusus dengan AA, saat ini SMP Putri Dengan AA Nanti giliran ada SMK juga pada waktunya AA juga sesekali Langsung ke Eko Pesantren bu Untuk bertemu dengan siswa ya. Jadi insya Allah ada kesempatan dan pada acara seperti ini Juga menyimak Baik Iwabah sekalian Informasi juga pendaftaran Baitul Quran Darutauhid Jadi selain program tadi SSG Yang sedang uh, pendaftaran ada program Baitul Quran Ini programnya karantina tahsin Jadi bagaimana kita Bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar Karena Al-Quran ini turun Bukan lisan kita Beda dengan orang Sunda Orang Indonesia pada umumnya Adalah lisanul Arab Bahasanya orang Arab Yang itu disebutkan dalam Al-Quran Arabian, taqilun Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab Agar kita mempelajarinya Menggunakan akal untuk belajar Dan bahasa Arab bahasa yang bisa dipelajari oleh siapapun Maka karantina tahsin membantu bagi siapapun Yang ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar Karena bahasa Arab itu taghayyaru harfahu taghayyaru ma'nahu. Kalau salah huruf salah makna, salah baca salah artinya nantinya. Maka belajar membaca yang baik. Juga insyaallah ada wisuda ya. Akan ada wisuda juga angkatan ke-6 ya peserta wisuda angkatan ke-6 eh, hari ini wisudanya. Hari ini insyaallah wisuda. Mana wisudawan cung? Ah itu Wisudawati bukan Wisudawan. Bapak tidak usah lihat kebelakang ke sini aja pak. Kejauhan lihat. <laughs> ada, ada waktu mungkin 5 menit boleh satu atau 2 orang. Ada make-nya teh di sana. Belum ada. Wah teriaknya susah ya. Ada Mutia Karima dari Pemalang. Ada Putri Mugarwati dari Lampung. Maaf ini baru awat program ini ya. Karena untuk Iqwan. Asramanya masih terbatas, jadi baru ada program Awad untuk santri uh, Karantina Tahsin Mudah-mudahan nanti asramanya sudah Tersedia, masjid ini selesai Ada juga nanti untuk program ihwannya Biasanya juga ada Karantina Tahfin, ya, Karantina Tahsin Disesuaikan dengan program jangka waktunya Baik, 5 menit terakhir Kita akan tanya sebelum kita akhiri uh, Mutia mana? Ya, boleh Dipegang micnya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mutia dari Pemalang ya? Uh, iya Ustadz Iya saya baca di sini. <laughs> Mutia apa aktivitas sekarang terakhir? Uh, baru lulus wisuda Lulus? Kuliah kemarin Lulus, lulus wisuda, lulus kuliah. lulus kuliah? Lulus kuliah mas Alhamdulillah Lulus kuliah, terus ikutan ini? Iya yeah. uh, yeah. Jadi saya sebelumnya kan uh, lulus wisuda langsung ikutan daurah kolbiyah di sini selama hmm. satu bulan Terus Uh, ngerasa nyaman dengan lingkungan di Darut Tauhid ini gitu Ustad. Nyaman, kemudian, terus iya, ikutan iya, program ini. ini. Terus uh, dapat informasi dari teman. Uh, kebetulan saya juga merasa bacaan Al-Quran saya ini kurang uh, begitu jelas begitu. Di rumah saya sudah belajar, tetapi uh, kebanyakan itu dengan bunda-bunda begitu. Terus uh, kalau di sini kan banyak teman-teman yang uh, seumuran dan juga banyak Anak-anak yang lebih muda dan itu membuat semangat saya terpacu lagi untuk uh, belajar Al-Quran di sini. Ustaz. Alhamdulillah. Apa yang sudah didapat selama ikut karantina ini? Uh, banyak sekali ya. Uh, di karantina kan kami tidak boleh uh, keluar dari gerbang. Nah, uh, setiap hari belajar Al-Quran. Uh, di situ kami tidak hanya belajar Al-Quran tetapi... Uh, belajar tentang akhlak, belajar tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik, bagaimana bersosialisasi dengan teman-teman uh, yang baik gitu. Di ya, asrama juga kami kan tidak hanya peserta tahsin juga tetapi dengan uh, santri tahfiz juga. Iya. Sudah terasa manfaatnya ya bahasa baca Quran sudah bisa diperbaiki bacaannya. Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah terima kasih putri satu lagi supaya waktunya cukup. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putri dari mana? Lampung. Lampung. 28 tahun, apa aktivitas terakhir? Kerja. Kerja. Siap. Sekarang tidak kerja dulu? Tidak, oh dulu. Ya, akan kesini. Ya, masa bah sambil kerja. Ya, oh dulu, kenapa sampai rela meninggalkan pekerjaan, meninggalkan usaha kemudian untuk ikut program ini? Karena pengen mem... Uh, mempelajarin mempelajari benar-benar al itu seperti apa? Saya 15 tahun enggak pernah baca al Makanya saya pengen benar-benar belajar, Memperbaikin bacaan yang benar mulai dari awal. 15 tahun jarang baca Quran gitu? Enggak pernah sama sekali. Enggak pernah sama sekali. Iya. Sekarang sudah bisa baca. Alhamdulillah. Lebih alhamdulillah. baik dari yang sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya, alhamdulillah. Terasa manfaatnya berarti ikut program ini Banyak. ya. Banyak. Ya, terus apa selanjutnya setelah selesai tasin ini Apa rencana putri sendiri uh, Rencananya akan mengikutin program yang selanjutnya Kayak yang satu bulan itu udah Kalau dia membenarkan sholat cara-cara sholat dan yang lain-lain Alhamdulillah Terima kasih putri Alhamdulillah ya. ya Alhamdulillah Bapak Ibu tidak ada yang terlambat ya 15 tahun belum bisa baca Quran Sekarang belajar 15 tahun masih mending putri ada yang sudah 50 tahun, 60 tahun belum bisa baca Quran dan baru sadar saya belum bisa baca Quran, belajar. Enggak apa-apa ya. Tidak ada istilah tua dalam belajar. Tugas kita adalah belajar menuntut ilmu. Nanti Allah yang menghujamkan, yang memberikan kemudahan, yang memberikan uh, kelancaran, yang membuat kita bisa. Jadi tugas kita bersungguh-sungguh belajar ya. Termasuk bapak-bapak Pak, -bapak, masa ke ya. Kemarin banyak Pak yang datang tadi belum bisa baca Quran. Tapi insya Allah di sini akan bisa dan tentu harus punya tekad selesai karantina ini sudah bukan selesai semuanya tapi kita sudah punya modal untuk terus Al Quran ini dia akan menjadi sesuatu yang sangat dekat dan kita rindukan kalau kita hanya mendekat orang yang biasa one day one juz satu hari satu juz kurang dari satu itu nggak nyaman pastinya karena Quran itu akan manggil dia akan uh, mengundang dia untuk selalu membacanya akan manggil ada yang kurang kalau nggak selesai satu juz. Nah kalau sudah seperti ini ini bagus ya. Ini adalah dibiasakan apalagi sudah tahsin setiap baca kita aduh ini salah nih ha nya ini salah rok nya ini salah mengucapin ainnya kita akan terasa tuh nikmat di situ ya luar biasa selamat bagi yang sudah karantina hari ini akan Dewi sudah programnya hanya sepuluh hari yang berminat silakan bisa bergabung ke baitul Quran der Tauhid. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian Semoga ada manfaatnya Hari ini hari Jumat, mari kita lakukan yang terbaik Semoga kita memperoleh Sayyidul Ayam ini Khususnya laki-laki kita persiapan yang baik Untuk sholat Jumat, pakai pakaian yang terbaik Datang lebih awal Sebelum azan berkumandang Sebelum waktu Jumat tiba Perbanyak sholawat, zikir Kemudian juga Salah satunya adalah membaca surat Al-Kahfi Yang disunahkan oleh Rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi in. Allahumma inna nas'aluka ridha'uka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir lana umurana wa hisl maqasidana ya jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghees. Mudahkan kami untuk beramal saleh di hari ini, Ya Allah. Mudahkan kami untuk beramal sebanyak-banyaknya agar kami memiliki bekal saat pulang kepadamu. Mudahkan kami untuk berbuat kebaikan. Husyukkan kami dalam ibadah. Giatkan kami dalam beramal saleh, Ya Allah. Indarkan kami di hari ini dari segala keburukan, dari segala kenistaan, dari segala dosa dan amal yang sia-sia, Ya Allah. Hanya kepada Engkau kami memohon, kabulkan doa dan permohonan kami. Robbanatakubal mina, innaka antasami ulalim, watubaalina, innaka antatthawabul rohim.